Mitra bisnis mantan Wapres Yusuf Kala mengatakan Indonesia saat ini sedang mengalami krisis kepemimpinan yang akut. Pemerintahan jadi tidak efektif karena pemimpinnya lemah dan Indonesia butuh pemimpin yang mampu secara tegas mengambil keputusan. Yusuf Kala juga mengatakan efektivitas pemerintahan tidak bergantung pada sistemnya tapi pada kualitas pemimpinnya. Menurut JK, orang lebih mengenal Deng Xiaoping, Mahathir Muhammad atau Lee Kuan Yew daripada sistem pemerintahannya. Krisis kepemimpinan inilah yang akhirnya melahirkan demokrasi yang boros. Demokrasi yang tidak melahirkan kesejahteraan tapi justru pemerintahan yang sering terhambat perkembangannya karena demokrasi tidak tertangani dengan baik. Pemimpin harus bisa mengubah suasana yang mengganggu stabilitas negara, bukan suasana yang mengubah pimpinan. Dan pernyataan JK ini sepertinya sebagai suatu tanggapan terhadap gaya kepemimpinan Presiden SBY. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Aptindo Ratna Sarilupis. Buratna, bagaimana komentar Anda? Saya melihat apa yang di, diutarakan itu benar. gitu ya. Karena kita lihat misalnya begitu banyak apa namanya uh, yang dibentuk oleh tim ini tim ini tim ini itu artinya beliau masih tidak firm ya terhadap kinerja staffnya atau bawahannya yang uh, kinerjanya apa misalnya kan seharusnya misalnya ada tim ekonominya ya yaitu Menko Perekonomian tapi kan beliau masih lagi ada uh, tim tim apa tim mencari fakta tim ini tim ini gitu jadi itu kan memperlihatkan bahwa beliau itu memang peragu gitu loh kalau misalnya saya di dalam rapat ya. beberapa teman pejabat ya yang mengeluhkan bisa ada rapat, laporan-laporan laporan. Mestinya kan dari laporan yang sudah ada, itu presiden kan memberikan satu apa? Keputusan ini enggak, keputusannya adalah membuat tim lagi gitu loh. Itu juga dikeluhkan oleh teman-teman gitu kan ya. Saya pernah dengar beberapa begitu ya. Dan tidak sekali dua kali saya mendengar gitu loh. Orang menilai tidak tegas, tapi kalau itu sebetulnya sebuah sikap hati-hati dan cermat sebelum bertindak bagaimana? Kalau seorang pemimpin dan bukan seorang pemimpin kan beda. Atau misalnya di dalam satu perusahaan, staf biasa dan direktur kan beda. Bedanya direktur adalah mengambil keputusan. Oleh sebab itu semua fasilitasnya kan beda gitu loh. Di sini kan, apa namanya, leadership itu kan ada di sini gitu loh. Berani mengambil keputusan gitu. Kalau misalnya tidak berani mengambil keputusan ya tentunya bukan seorang pemimpin gitu. Jadi semua cari aman, cari aman, cari aman yang lu gitu loh. Gitu, itu kan bahasa alusnya aja sebenarnya. Tapi sebenarnya kan terjemahnya kan sama, terjemahannya menurut saya. Tapi kan banyak hal yang harus dipertimbangkan karena yang dipertaruhkan adalah masyarakat dan negara, Bu. kan e, bawahannya bekerja kan itu kan dia sudah mengkaji, bawahannya jadi ngapain dong? Misalnya ini ya, kalau kayak, kayak saya lihat, misalnya temuan BPK, taruh lah ya, temuan BPK begini gitu, nanti bikin lagi. Jadi kan meragukan institusi yang ada di bawahnya beliau sendiri gitu loh. Kan sebenarnya Uh, yang meragukan uh, atas hasil kerja institusi di di di bawah kepemimpinannya beliau sendiri gitu loh. Uh, saya tahu misalnya beberapa kali dari Kadin gitu akan dibentuk tim apa gitu ya. Sampai akhirnya saya ingat gitu bahwa uh, Pak Yusuf Kala itu uh, menolak. Kenapa? Kan sudah ada tim ekonominya. Sebenarnya betul gitu loh. Betul Pak Yusuf Kala gitu. Buat apa? Misalnya ada tim ekonomi ya. Tim ekonomi ini bekerja atas dasar apa? Apa bedanya dengan tim yang dibentuk oleh beliau? Demikian Ratnasari Lupis dan saya Rizal Andika.